Selamat siang Pak Surya. Selamat siang. Komentar Anda Bapak? Saya nggak heran kalau Menteri Keuangan tidak memberikan a n g g a r a n ke daerah berhubungan, karena memang kita lihat juga apa tidak jalan juga mas-mas yang rusak ya, mungkin t u g a g i a n juga k e tidak ada kaitan dengan p e r h u b u n g a n dan masih h a r u t m a r u s lah y a n perhubungan kita, seperti jalan、nah、ada sih s t i a p hari minggu kita nggak bisa lewati d di Sudirman, dipakai、hmm. bot sepeda. kemana itu pikirannya kita sudah bayar pajak juga y a n g susah ya semoga dia perhubungan ini lah menjadi lah segeralah jangan mau merajai semuanya juga seperti paswai juga、oh. mau merajai juga jadinya tidak ya,、uh -huh. ya baik terima kasih bapak Leo s a m a siang s a m a k siang ibu ya pakmedan ya mana mau dikasih subsidi ibu Uh, udah l u intervensi dolar karena nggak mempan juga dolar tambah perkasa tuh dari mana terima kasih baik terima kasih enam tiga tiga sembilan puluh bapak Subari selamat siang selamat siang bu komentarnya sebenarnya uangnya dikeluarin apa enggak sih gitu aja sih、hmm. ya baik terima kasih, kasih. Pak Edison selamat siang selamat siang ibu ya komentar anda Pak Pak ini saya tunggu tunggu ini 私たちはこのように見えます。私たちはこのように見えます。私たちはこのように見 a ま e 私たちはこのように見えます。私たちはこのように見えます。私たちはこのように見えます。私たちはこのように見えます。 パーカット、コロポロ、ボバーカネット、モンティプロ、パーカメント、プロ t ワ r ジャパン、アニア、ピンタシュリンコ、トリマガセイ。ババン a コ、サマシアンサマシアン。コメントランダーヤ、サラサ、キタポニア、アパ <ürlich>、マサラマサリニ、ボトゥバトゥメマンガダ、イスイヤ。マスティニア、イトシュダディランタン、ウント、カブトウハン、リマ、スプー、アタウド、ポータン、カダパン、イトシュダディカデ Kalau ini sih yang terjadi malah udah kejadian masalah baru bertindak gitu Jadi ini semua menghambat、uh, laju pertumbuhan ya Bukannya mendorong gitu Harusnya kan sifatnya mendorong Jadi itu yang harusnya yang lebih penting Memang itu visi penting Dan itu kan kerjaan harusnya t i a p hari di setiap saat、uh, pertumbuhan itu b e a lalu lintas itu mesti diatur、uh -huh. ada pembangunan mall baru、uh -huh. itu harus disiapkan、uh, pembangunan perumahan baru, kapasitas、yeah. jalannya itu semua harus disiapkan dan beriringan,、Baik. kita n gak punya terminal, kita punya angkot banyak tapi、yeah. semua ngetem di pasar,、uh, itu kan menghambat itu semua terima kasih Pak Niko, Bapak Mariko selamat siang ya selamat siang Komentar anda. kalau o m e n t r Anda? a k d e p Group itu memang dari dulu fungsinya dipertanyakan ya Sampai、uh, dulu pernah mau bikin kirim mobil pribadi Jadi ujung-ujungnya itu mereka begitu m e n y e l a k dan tanpa malu-malu Itu ujungnya memang benar-benar duit mereka bekerja gitu Jadi、uh, benar tuh kata teman-teman untuk dievaluasi Kalau perlu dibubarkan tuh ganti baru gitu m e n g a s i h Pak Eko s i l a k a n Ya selamat siang Siang s i l a k a n Pak Sebenarnya itu memang karena kemampuan dari mereka untuk memajukan uh, uh, Yang namanya transportasi segala macam itu gak ada gitu loh Jadi memang Sekarang mestinya pemerintah pusat itu tahu dibuat gebrakan dari s e l o satu ke bawah itu semua berusaha untuk memanfaatkan kondisi yang ada sekarang. Kita g a k u s a h jauh-jauhlah, lihat di beberapa tempat, itu yang namanya DLAJR itu suka banget, n a n g k r i n g tuh, gangguin truk, c a n g g u i n apa, gitu. Jadi mereka bukannya berfungsi bekerja dengan baik, mengatur atau gimana, mereka makna kayak mancing ikan. Jadi di tempat-tempat t e -tempat r t e n t u mereka ngumpet di belakang truk, nanti begitu ada truk, lewat dia lompat, langsung dia tangkap itu. Jadi itu salah satu contoh ya, yang Apalagi、uh, di bandara segala macam. Sebenarnya mesti ada p e m e c a t a n m a s a l kalau menurut saya rekrut baru memang ini terlalu ekstrim tapi nggak bisa cara lain lagi. Yang salah itu harus ditindak, yang k e t a a k o r u p s itu i harus ditindak, itu baru bisa jalan. Selama ada memaafkan dan sebagainya itu saya bilang sih, itu bullshit habis. Terima kasih. Ya, Pak Leo s i l a k a n Siang Pak Fani. Siang s i l a k a n Pak. いや、マナビサパ、アメリカとのパリボー、パサランクリング、ダッドラメクラディフィアスリブー、パラトスウンアシェルトン、リブーラン、マナビサパン、トヤ、ダッドルカン、アラゲスリムー、スティアメリカ、ディプルドラバニア、ディア、マクロートゥマカシ。いや、トゥマカシパー、パマッテン、セラゲンいや、ディコブスカリトゥカン、カラマリラプロボーマニトカン、アロスティモーキコレクティブ、サトゥカサトワン、 トロボンカウダがたうんたうん、ヤンキャレッシャーネットカンレディーネアジャー、ヤイトカナ、マンテリネイカンテガス、ママチャ、モモトン、シュモンガランガビシェリビアンコロプシ、マカネシモンニプレッシャーボタセギトロ。ヤリングアンガワジャーレットカラーバシャードフウマンパメテリケワンガビシャモンシュグルーカメバウ。イビアンコロプシカンシティケメンテガスアンドカンテコロプシ、シュモカンパタマンシモンニプロフウマニトウ。エレオギトアジャー、マガシ Ya terima kasih Pak Martin Selamat siang Selamat siang Pak, silakan Pak Ah Ini memang Kalau menurut saya、eh, Departemen Perhubungan itu Belum maksimal Bekerjanya Banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan Memang perhubungan ini Sangat luas ya darat-larat u d a Kita lihat aja Misalnya Bandara Soekarno-Hatta Bisa polak-balik Mari Lampu, nah itu 何であやたのか Uh, Kementerian Keuangan Mengapa、uh, anggaran kami、uh, Tanyakan mengapa anggaran kami dipotong Jelaskan bahwa kami butuh ini Untuk ini, untuk ini, penyebabnya apa Akan, akan terjadi apa Kalau tidak diberikan anggaran-anggaran tersebut Jadi kan argumentasinya yang, yang tepat Sehingga itu bisa dimengerti Kalau hanya Masing-masing ngambek-ngambekan a j a Yang rugi rakyat Padahal mungkin itu dibutuhkan Tapi kalau, karena l a a u k n g g a k ada penjelasan dari departemen perhubungan j a di stop Menteri Keuangan barangkali pak, Menginginkan、uh, Satu kinerja atau jaminan misalnya Dari setelah uang Dikucurkan, apa jaminannya pak nah, mungkin itu yang dibutuhkan Oleh Kementerian Keuangan dan Ini ini gak ditangkap oleh Kementerian Perhubungan Nah ini mungkin ada miskomunikasi disini Jangan sampai o r e n a menderita pak Coba komunikasi agak bagus Kalau perlu dengar pendapat di d p r Dan bagaimana gitu ya Itu aja, terima kasih Pak Dodo, silakan. Iya, selamat siang. Siang, silakan, Pak. Iya, kalau saya melihat ya, memang akhir-akhir、eh, ini program a k yang kurang ada jelas, program yang jelas. y a Jadi yang paling parah, Pak, bahkan kereta, kejadian bandara, gitu ya. Wah,、eh, ada kato gitu, gimana-mana, Pak, dari l i n e k s e c i l n y a atau bagaimana. Dan, saya punya teman dari Shanghai datang ke bandara itu. Disana tuh ambur a d u l t e m a n saya kayak diperas gitu, saya malu gitu, i t t e m a n bisnis malu di Indonesia kok begini, k a r e n a saya marahin sama p r e m a n d a atau ibu. Kata sekali di b a d a r itu banyak, t r e m a n d gak ada aturannya, pidepon j e n g a n j a n g a n n y a Pak Hartog. Kemudian yang lain-lain ya, kereta besar banyak yang jatuh i t u apa gak ada manajemen atau gak ada aturan yang jelas gitu ya, itu ya. Menurut saya ya harus diperbaiki lah k i r a k i a gitu lah apa Dari orangnya atau dari yang gak mampu gitu Akhirnya ini menimbulkan orang gak percaya baik partner a dan rakyat gitu Pak Iya baik, terima kasih Pak Dodo Pak Jainal satu menelpon terakhir, s i l a k a n Pak Iya saya ingin komentar ya Pak ya Bahwa kalau misalnya seperti komentar dari Pak Sobjaman a n d i Betul itu monorelanya hanya ada tiang n ya Gimana visinya untuk mewujudkannya Kemudian anggaran yang dipakai setiap tahun Itu hanya dipakai untuk meninggikan jalan. Kenapa tidak pernah ada pemikir untuk melebarkan jalan. Untuk orang trotor, a untuk jalan kaki a j a p e Jalan kaki begitu sengsara karena begitu kecil. n g g a k seperti di negara-negara lain yang lebih b e r p e r i kemanusiaan. Dan kemudian untuk tadi komentari dengan teman-teman perhubungan. Di bandara itu racinya itu kalau malam, kalau mereka itu buka. itu duit semuanya pak itu mereka itu istilahnya udah seperti panenan gitu loh kalau jam sepuluh malam gitu terima kasih pak.